Pecianing Indonesia with Faizal Basri. Mitra Bisnis, pemerintah lebih sering lakukan kerjasama bilateral ketimbang multilateral. Beberapa, Pak Faisal, pendekatan bilateral dengan negara mitra yang belakangan dilakukan Indonesia, bagaimana yang anda lihat? Ya, Kerjasama dengan eh, negara mitra adalah satu upaya untuk memperbesar. Akses kita terhadap berbagai macam ya, akses terhadap pasar, akses terhadap teknologi, sumber dana, kemudian juga ilmu pengetahuan dan bagainya. Nah, kalau dilihat dari akses pasar, bagaimanapun Amerika Serikat merupakan pasar yang terbesar dari segi apa, daya serap ekonomiannya. Nah, tapi tentu saja kita memandang tidak hanya kondisi sekarang ya. Amerika Serikat paling besar tetapi juga paling banyak dituju oleh semua negara. Nah, artinya kalau kita tidak punya kompetensi, persaingannya sangat ketat. Nah, oleh karena itu negara-negara mencoba untuk mendiversifikasikan supaya tidak bergantung pada satu dua negara saja. Bagaimana dengan Rusia, Pak? Toh negara itu belakangan juga aktif bekerja sama dengan pemerintah baik hubungan dagang maupun militer. Nah, Rusia adalah salah satu negara yang punya potensi untuk menjadi negara yang perekonominya sangat besar. ya Karena penduduknya juga di atas 100 juta dan ekonominya dinamis. Dan mengingat pula pertumbuhannya relatif tinggi. Kalau Amerika, Anda tidak bisa berharap pertumbuhannya tinggi lagi karena dia sudah mapan. Nah, dari sinilah potensi-potensi itu muncul. Dan ingat, Rusia itu merupakan salah satu negara yang tergolong berpotensi menjadi negara yang sangat besar di masa akan datang. Oleh karena itu dijuluki sebagai BRICS ya. salah satu negara anggota tergolong dalam BRICS itu Brazil, India, Rusia, dan China. Kan? Empat negara yang tergolong besar. gitu. Jadi tidak bisa diabaikan hubungan jangka panjang e, bagi Indonesia. Baik Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.